Baik requestnya masih dicatat dulu satu demi satu, semoga nanti bisa diturutin bersama Yupa Lapa. Langsung saja lagu yang kedua karena masih banyak sekali yang ngantri di belakang adik-adik saya belum hadir. Lagu yang kedua, special buat kamu yang manja ya. <tuh -tuh. Ta ingin e -ba. me <laughs> Terima kasih Ma... semuanya, matur nuwun. Ma... Alhamdulillah sore hari ini manja. ya. Manja sekali manja. penontonnya. Manja. Asal tawurane enggak boleh manja. Enggak <laughs> oleh tawuran iku manja boleh. boleh, tawuran jangan ya. Terima kasih Mas Bang Terima ba. kasih. Tui, Ratna. Ju, pala Luar biasa.